Jag mm -hmm. Ibunya kelihatan. Terima kasih. Terima kasih. Till bapak ya di De Aku ayo dipanggil sama-sama Luciana Safara, Luciana Safara, Luciana Safara masih bersama Palapa. Jag är inte banget awalnya saya kasih untuk kamu munafik Ke numpangannya kembali semuanya buat salam